Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam <Sessizlik> warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil <Sessizlik> alamin. Hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal. <Sessizlik> wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal. <Sessizlik> wa nusalli wa nusallim Wanubaret, wanuaddin. Allah habibina wa zawiyaina. Wanurekulubina, Sayidina wa mullana Muhammedin. Sayidina wa mullana Muhammedin. Asli Jamal, wa mabail Kamal, wa Musta'il Jalal. Wa Ala Alihi wa sahbihi Bil Wal Asal Amma ba'du Hadrat Almodarmin, para Masajih, para Alim, para Kiyai, para habaib Al Akos, Jajaran Suriah dan Tanfidyah, PCNO Kabupaten Semarang, berikut Banom Banomnya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 Para pejabat yang hadir dalam semua tingkatannya adalah TNI Polri yang saya hormati. Bapak-Ibu, jamaah pengejian dan sarasean kebangsaan yang berbahagia. koncao konco bangsa lungguh mawan batu nopo-nopo. Seolah aman. Undang-undangnya bangsa niku namung sici. Wani mati jangan sampai lapang, itu saja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 ada banten masuk surga itu ada sebabnya pasti ini kan. ini, ini burung Bapak. Oh. Bapak Ibu rahimakumullah. Seminggu terakhir ini saya banyak dibully Gara-gara dalam sebuah YouTube di channelnya Dedi Korbuser saya ditanya oleh Dedi Korbuser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 Pancasila tidak bisa diotak adik dan NKRI harga Maka saya bilang, coba kalau kita lihat yang membuat mereka marah itu begini dia. Gara-gara saya mengatakan khilafah itu sistem yang gagal. Bagaimana tidak gagal? Khalifah sekelas Utsman dan Ali saja itu mati terbunuh. Padahal waktu itu kondisi umat Islam sangat kondusif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 27 Juni tetangga saya, 10 orang berangkat ke Jakarta Saya tanya, ngapain kamu ke Jakarta? Mau jihad, Kiai? Membela apa? Prabowo <risas> Saya tidak urusan dengan namanya Tapi ini aneh, jihad kok membela manusia Membela capres Maka saya kuyori Bro, kalau kamu jihad membela Allah Mati kamu masuk surga Tapi kalau kamu jihad membela Prabowo Mati masuk gerindra maka Bapak Ibu yang saya muliakan gara-gara YouTubean saya ini dengan Denny Korbuser saya dibuli puncaknya kemarin ketika saya diundang pengajian di Gubernur DKI Jakarta Mas Anies Baswedan saya bilang balai kota harus bebas dari HTI balai kota harus bebas dari isu-isu gilafah -isu maka saya datang dibuli lagi Pak katanya apa?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 Ada pejabat di sini? Banyak. Banyak. banyak, ada, banyak, banyak. banyak. ada DPR di sini? Oh, oh, eh, DPR, giliran kancing, insya Allah selamat. Amin. Tapi kan kadang-kadang kita lihat calon DPR itu baik sama kita ketika mau pencalekan tok. Ya. itu yang saya sampaikan di Jogja. Kalau di Semarang, insya Allah. Oh, selamat. bilang sama, insya Allah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 saya itu pengajian di lokalsasi di lokalsasi sarkem WTS paling murah itu 200.000 suara rakyat 5 tahun Rp 20.000 Lonte 1 jam 200.000 berarti suara rakyat kalah dengan suara suarang mereka makanya kalau ada pilihan apapun ingatlah arrosi wal murtasi binar sing nyogok karo sing disogok podo podoning nero ayo ibu-ibu ungaran saya tanya anda pilih mana nyogok apa disogok <tuk> maka bapak ibu rahim Atumullah, ini tugas berat dpr tugas berat pemerintah saya katakan begini saya diundang sama baras krim Abis polri saya bilang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 Gak boleh rujuk gak boleh rekonsiliasi. Saya jawab, cangkemunor. <SILENCIO> Ini orang aneh. Apakah kalian tidak ingat saya bilang, la kulunal minu, minu nah hatta tahabu. Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga sampai kopinya datang. <SILENCIO> Kahve, kahve, kahve. Kahve, Siyangka kita tidak ingat Sekali-kali kamu tidak akan masuk surga Sehingga kamu beriman Kata Rasulullah Dan syaratnya apa? Dan sekali-kali kamu tidak bisa dikatakan beriman Sehingga kamu punya rasa mahaplah, cinta dan kasih sayang Saya Pak Live di beberapa tempat Saya bilang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 Selamat Pak Jokowi, Anda jadi presiden lagi. Saya support penuh. Silahkan Anda bekerja. Pak Jokowi jawab, terima kasih. Wo, kamu nggak usah susah, kamu nggak kalah kok. Cuma juara dua, <risas> kan keren. Ini pemandangan yang menyejukkan Silah itu artinya nyambung, Rohmi itu artinya kasih sayang. Begitu adanya silaturahmi, nyambung kasih sayang, nyambung khatrismen apa janji Allah dipanjangkan umurnya dimudahkan rizkinya dimudahkan urusannya Amin Allahumma Amin. Amin. ini sudah akur kok ada orang nggak seneng kan aneh ada orang rukun kok dibully pertanyaannya berarti selama mereka bermusuhan selama mereka berbeda berbeda pandangan politik ada pihak-pihak yang diuntungkan maka saya bilang bapak ibu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 mereka bersama mereka bersatu akhirnya mewujudkan pembangunan Masjid Demak. Lah lucunya orang sekarang, Saktinya enggak seperti Wali Songo, hebatnya enggak seperti Wali Songo, alimnya tidak seperti Wali Songo. Kok karpe opo apa dewe dhewe Ini orang kekendelen. Maka saya bilang kemarin matur sama Pak Kiai Matro Pak abah, saya itu senang Orang NO itu kalau punya musuh Itu kompak Tapi kalau gak ada musuh, biasanya musuhan dewe-dew salah sopuk guru TK Gana-gana Setiap ada masuk TK, anak-anak Masuk TK, dia jadi lagu judulnya Apa? Balonku Ada lima Rupa-rupa warnanya Hijau, kuning, kelabu Merah, muda, dan biru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 Halo, bocah desa, Kurang gaul Muhammad. Tugas kita apa?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 eh uh, presidium 212 mengatakan apa Imam kami bukan Prabowo tapi imam kami di Mekah ini yang ngono meneh lunga-lunga dhewe mulih repotin negara karepmu iki apa to bro bro Oman oh, oh, Lunga-lunga dhewe kok mulih kon baleke iki lho Senengane kok Kalau ini Isma ini akan panjang Ini akan panjang Dan perjuangan kita belum selesai Maka disinilah kenapa kemudian ahlu sunah wa jamah anna dia Itu menjadi sasaran tembak oleh mereka Maka jeningan persani jeningan lihat Tiap hari saya dibully sama minhum sama mereka Tapi saya katakan kalau soal Baladul Amin dalam konsep ideologi Pancasila dalam konsep NKRI saya siap mati untuk mempertahankan M.B.I.S.A tujuannya kan ini ini bicara pemilu dianggap curang dianggap gagal maka coba kamu lihat ada orang yang sumpah mubahalah Gawo Al-Qur'an Mulihase ditutupi karo Alquran, quran bersumpah. Dion pokoke meneh mubalalah kuwi ana syarat dan rukune. Wong mubalalah kok bengok-bengok dhewe ning iso Al-Qur'an. Sing jenenge mubalalah itu ada yang menuduh, ada yang tertuduh. Menyamakati bersumpah. Saya bersumpah kamu salah, yang satu saya bersumpah saya tidak salah. Kalau saya bersalah, saya akan dilaknat. Itu namanya sumpah mubalalah. Sumpah mubalalah kok bengok-bengok dewi. Ini sumpah sumpahmu bahala latihan debus saya bersumpah KPU curang Presiden curang Bawaslu curang Lontek curang wabem mau curang curang tujuannya apa? pengen mengatakan demokrasi Pancasila itu gagal dan pada akhirnya apa?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 Anda harus tahu, Pancasila itu produknya Kiai. Salah satu yang mengizinkan Pancasila sebagai ideologi negara siapa? Hadratus Sheikh Hasim As'ari. Anda jangan main-main dengan panggilan Syekh Orang dulu itu dipanggil Syekh karena ahli ilmu. Contoh, Syekh Nawawi Al-Bantani. Sheikh Ahmad Khalil Al-Bangkalani. Syekh saleh darat Kenapa mereka dipanggil Syekh? Şey? Ada klasifikasinya. Mbah Ahmad Khalil dipanggil Syekh şey. kenapa? Ahli kitab Nahwu. Yang pertama kali membawa jurumiyah ke pesantren adalah Mbah Ahmad Khalil. Kenapa disebut Al Bangkalan? Karena tinggalnya di Bangkalan. Syekh saleh darat Asamarangi. As Siapa yang pernah nyantri di sana? Mbak Hasim As'ari Muda, Muhammad Darwis alias Ahmad Dahlan. Termasuk Raden Ajeng Kartini itu nyantri di Mbah Soleh Darat. Kenapa dipanggil seh? Orang yang pertama kali nulis Arab menjadi Jawa yang kita sebut pegon. Pertama kali adalah Mbah Soleh Darat As'amarami. As Raden Ajeng Kartini cerdas karena Mbah Soleh Darat. Coba... Kalau Anda cinta dengan Raden Ajeng Kartini. Siapa nama asli Raden Ajeng Kartini? Harum. Nama aslinya adalah Harum Putri Indonesia Nama nya. Maka dong. saya karena ahli ilmu tertentu. Syah Nawawi Albantani, coba buyutnya kiai ma'ruf amin al-bantani dipanggil seh, ahli kitab kuning orang sekarang nggak jelas apa ahlinya dipanggil seh contohnya saya puji canggamu koyong oh, ngerti saya puji itu ahli ya bucah, bu. seh, buji, tu, adi, apa? Sincir Mala amelikin ucini Serajetto Apalagi ketika kita berbicara Bahasem Masari Beliau tidak hanya sekedar Syekh şey, tapi apa? Hadrolu Sheikh şey. Yang menurut literasi Yang saya baca di Indonesia itu hanya ada Dua, yang satu perempuan Namanya Hadrolu Sheikho Fatimah Binti Maimun yang kedua adalah Hadratus Syekh Hasim As'ari kenapa beliau dipanggil Hadratus Syekh? Ketubus Sittah dari Bukhari Muslim Nasaya Abu Dawud termuti hafal ratusan ribu hadis hafal dan Mbah Hasim As'ari mengizinkan Pancasila sebagai ideologi negara ini sekarang baru ngajian nyaran sudah mulai teriak-teriak Pancasila tidak cocok dengan Indonesia harus diganti dengan sistem khilafah Dümana mana takbir, apa aku kalau ada orang teriak takbir, langsung kamu jawab, sami Allahuliman habijah. salat, jawab, salah satu alasan mas jadi korbuser tu masuk Islam gara-gara apa? Bulan Ramadan kemarin saya YouTube-an di sana. Dia tanya saya soal iman. Gus, iman menurut orang Islam itu apa sih? Kaitannya kalau takdir gimana? Iman menurut orang Islam itu apa sih? Saya kenal dengan Dedikor itu baru 8 bulan. Gara-gara video sholawatan saya bersama Mbak-mbak karaoke di Bali. Mbak-mbak LC kalau di Pantura namanya PK. Apal, tamu langganan WKI pemandu karaoke kalau di Bandungan namanya PL pemilih lagu kalau di Bandungan bagian sana namanya PUREL perempuan rela diusel-usel mereka pekerjaannya di puskesmas pusat kesenangan mas-mas pekerjaan mereka mewarnai mewarnai kehidupan rumah tangga orang lain yang dilakukan apa karaoke, katok rock dibuka, oke okay. aku apa? aku ini moro sih saya besok atau saya kemarin bilang sama mas Anies Baspedan mohon izin pak gubernur, saya mulai tanggal 8 Agustus akan mulai pengecin di dunia malam di Jakarta saya diizinkan sama satu kafe paling besar se-Indonesia LCPL-nya, PK-nya itu ada seribu orang Semuanya pagainya modelnya SMS. Silin wow. itu seperti itu. Wow. Subhanallah. Sing ngaji le wahayu-ayu keto ning ngenelo Kok kok iku mau bahas apa? Eh, jadi koruse. gara-gara pagai. terus saya pengen tahu, iman itu apa? Ini seminggu sebelum Ramadan sebelum Idul Fitri. Saya YouTubean barang sama dia Akhirnya jawaban saya itu tidak muluk-muluk, saya hanya menggunakan referensi kitab Jawahirul Kalamiyah. Di situ kan ada pertanyaan begini, di dalam kitab Jawahirul Kalamiyah. Mawwal iman ijmalan. Iman secara global itu apa sih? Dijawab di situ. Huwa anna taqida anna Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mausufun. Bijami'i sifatil kamali Wamunazahun Bijami'i sifatil nuksoni Saya bilang sama Dedi, Bro, iman itu apa? Anakta kita Meyakini an Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Mau sufun disifati Bijami'i sifatil kamali Dengan semua sifat kesempurnaan Wamunazahun Dan dibersihkan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 ngalangnya presidennya raiso kembelo islam cangkemmu cangkem pertanyaan dia itu apa pak begini tadi sama saya Gus, takbir itu sebenarnya fungsinya apa pak lah kenapa emangnya bro apakah benar takbir itu fungsinya untuk menutup rumah makan lah kok takkan munuh soalnya di Nasik malaya itu ada bulan ramadhan takbir Allah wakbar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 Pesandranı memang pesandran kilat, Santrini yani santri petir alias geluduk Sen gilduk ne sifatnya apa? Bribeni kuping geludak geluduk geludak geluduk Oh rakyatla ngaji Malah ngajı karo radio Koyang terserluni mu? Mungerun oke radio Kan bal balik aku kondoh Lah ada suara, jenengi radio Ada suara tanpa wujud Sehingga ada suara tanpa wujud Jenenge ango Milaga janeng mung radio berani gurune. Betul. Bola bali kula sendiri, Son sembre semiki. Mas yota udan jerwati Hono swarane ra ono wuju. ana ora swagat apa wujud entuk takandani fitnah sing mambu milo senengane kafir kafiran la guru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 Kafir itu dari bahasa kafara yu kafirukun front. Itu itu tahsib secara ngendi. diguyu karo bocah-bocah santri NU tidak iya. Ora ana wazan kafara yu kafirukun. Kalau menggunakan wazan fa'ala yu fa'ilun, pa lan itu seharusnya kafara yu kafirun tawkirun. Kalau ala wasifa'ala yu fa'ilun taqilan, harusnya kafara yu kafirun Kosa-sane kamparo ya kafir goblok mung kampret-kampretan. Karena apa? Semangat Islamnya tinggi tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Munyalanya lagi toh, tuh perang badar dipakai pilpres Ya Allah, menangkanlah calon kami. Oh, Karena kalau calon kami kalah, saya khawatir tidak ada yang menyembahmu ya Allah. Saya kita tak takon. Nolino, calonmu kalah. Bertanya, nyembah kue nyembas, saoponono. No. kita sama. -sama tapi gara gara dungur ini kulut inspirasi Kulutu mengangkat ngaji tembusan Korea Selatan Ono prapugari waju Aku dungur Ya Allah Jadikanlah Pramugari ini istriku ya Allah <gülüyor> Karena kalau dia tidak saya nikahi Saya khawatir tidak ada yang menikahinya ya Allah Kulutu kukurumu cangkem Ingat <gülüyor> <gülüyor> Kalau persoalannya masalah isme Ini akan masih panjang Maka kiyai mahrum jadi presiden, jadi wakil presiden Coba yang gak terima banyak Sudah tua abang kam, macem-macem Saya ingat betul yang bilang seperti itu ada dua orang Satu Mahir Tuhailibi Nomor dua Nur Sukihaja Ikin nyuwun sewu Sama itu kemahapain cuma dibongi Besok mati diganti ahok Saya soan sama Denny Kolbuiser Abah, waktu makan malam saya tanya Ada isu katanya kalau Pak Kiai meninggal besok diganti Ahok apa jawaban Kiai Ma'ruf? ya kalau yang meninggal saya kalau yang meninggal Pak Jokowi kan saya Besiden waktu yang beri aku waktu yang eno waktu masuk ada kejadian lucu ya begitu saya mengislamkan Mas Dedy kan saya langsung terbang Jakarta karena saya janjikan dia itu bertemu dengan 3 Kiai luar biasa Yang pertama, pakai Kiyai Makruf, Pak Sakit, sama Abah Lufthi Ini yang dua sudah ketemu Begitu kita landing di Jakarta, ketemu Pak Said Agil Kemudian kita mau Makruf Begitu masuk halaman Kiyai Makruf Pas pampres telepon saya Gus sampaikan kepada Dedy Korbuser Mau diajak surat maghrib bareng Pak Kiai. Saya bilang sama dia, bro, diajak surat maghrib Masya Allah Gunturin langsung kemeringat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 Begitu selesai Islam, Cinanya tanya, Bagaimana saya harus sholat? Kamu makmum saja. Caranya, makmum itu mengikuti imam. Apapun yang dilakukan imam, kamu ngikut. Akhirnya Cinanya sholat di belakang imam. Imamnya berdiri, Cinanya ikut berdiri. Imamnya ruko, Cinanya ruko. Imel sujud, Cinanya sujud. Begitu sujud, ada masalah. Kakinya imam nggak bisa ditekuk. Akhirnya mancal gak sih Cino? Nah, Cino ini lah ngikir, oh, oh sholat ini pancal-pancalan. Wadhere mandan dasmine dia. Sing dipadami sopo nang jiar. Oh gitu lho kate dua sing dipadandha, si Mikir sarunge. wong sarunge awal nah, itu saya buat jelas sampai detik karburator ke apa biar mana pula ya mau di hati-hati. Ah ternyata kesinakan luar biasa. Salat selesai dalam keadaan takhyat akhir beliau masih bisa wiridan 30 menit dan tidak mengeluh. Dari duduk berdiri beliau masih sangat sempurna. Maka kita tuh akan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh <gülüyor> Allah.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 Bukis, Batak, Bali, dan lain sebagainya. Jangan ngomong luar Jawa. Satu pulau Jawa, milo sukunya macem-macem. Banyuwangi paling ujung timur, ada suku namanya Ozing. Kodoh-kodoh cowok nih. Masuk ke Surabaya, bahasanya agak kasar. Lancok! Surabaya, contoh-contoh. Kalau contoh nggak apa-apa. Kalau Gus Jutan ngomongin dancuk, bahasa karena saya tahu tak <SILENCIO> Jadi panjang pendeknya pas. Bahasa Jawa, ala Surabaya, begitu kemana dikit. Ada Solo, Jogjakarta, bahasanya halus, seperti saya. <SILENCIO> Kalau ini canggungnya halus, ini kasar, bagaimana apa ini? <SILENCIO> bagi tutup barang lagi muncul Mbanyum Hasan Purwokerto Cilacap Tegal bahasanya belok belok belok Almarhum Ki Entus itu setiap sebulan sekali datang ke pondok saya ngaji Kitab Hikam Ibn Atau Ila Asakamu jadi kalau saya ngomong ngapak itu agak pas pertama kali saya ngaji di rumahnya Entus tahun 2007 ditawari ngerokok kan dia ngerokoknya kayak Abah Lutfi kenceng gak berhenti-berhenti Ini ada orangnya Entos masuk kamar saya di dodogus, mriki, isuk-isuk mau beri cotot. Ya Allah. Jadi bahasa enggak pakai ngelofa dulu mau beri cotot. Mengopak ngberi cotot, Pak. Aduh. Kangmu ini karumen. Ya, Ab Abah lupa Mas Entos almarhum itu kan rokoknya luar biasa. Saya itu aneh, dari kecil saya jadi orang Eno, bapak saya merokoknya kenceng, mas-mas saya merokoknya kenceng, saya nggak pernah merokok, gitu. Padahal saya sangat membela orang yang merokok. Muhammadiyah sama N.O. itu maksudnya surga duruan N.O., Pak. Karena iman yang orang N.O. lebih kuat daripada Muhammadiyah. Karena orang N.O. berani merokok, orang Muhammadiyah nggak berani merokok. Orang Muhammadiyah itu nggak berani merokok karena imannya tipis. Aku dengan peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu. Maka dia diharamkan. Kalau orang eno nggak percaya yang membunuh itu bukan rokok, tapi malaikat Isroel. Karena <tapi tapi> orang eno masih ngasih. Tapi kamu <tapi> jangan menyalahkan orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah itu nggak berani merokok karena memang peringatan bahaya merokok hanya ditujukan untuk orang Muhammadiyah. Bukinya apa? Peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu, bukan membunuhmu. Membunuhmu, Hamziah. Ajar. Kaleng rokok yang beda lho. Apa terlihat? Nia, kamu itu udah <gülüyor> kalo kalo salvi Terus ki Ne amad eludut Pak Adedahar Wah ne amad eludut Pak Adeduhul Kalo kajir Kalo kajir Saya itu gimana ya Karena dulu Abah saya pesan Lih Gue langsung lada dikiyai Ojo sampai nerekoti jamaah. Abah ini rokok menyesal Kamu jangan merokok Lih itu saya tergiat-giat Malah Sandri rokok Abah Malah kadang-kadang ujianing masjid sing sapa orang rokok. Padha karo wong sing ora cewek. Santong ae, jangkeme. Insyaallah di konferensi no. Kadang-kadang tulisan NO SMOKING. Orang Muhammadiyah itu kan gak konsisten Taman saya wali mata Jogja itu kan Muhammadiyah tapi merokok hari saya bilang, kamu katanya Muhammadiyah, kenapa kamu merokok? jawabannya apa pak? saya memang Muhammadiyah, Gus. tapi saya merokok, kenapa? walaupun saya orang Muhammadiyah, seolah rokok, saya ikut orang tapi insya Allah, orang-orang yang merokok ini akan sangat ditakuti oleh anjing dan maling kenapa berdua tuh, orang mandedak? baik. So, like Dan rokok di Indonesia itu yang menggunakan bahasa Quran itu cuman rokok ini. Sukun. Tambahi, tambahi. Promosi. <tuk> Abayab Abayab. santai saja gak usah ditambahin gak apa-apa <todoh> tapi mulai canggungnya ujung <todoh> dan Bapak Ibu rahimah Abdullah, ketika kemudian isu-isu ini semakin berkembang menjadi tugas nahdlatul ulama untuk mengamarkan ideologi Pancasila di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Makanya wong saya susah serat tembak iku awake dhewe saiki. Jadi bagi Mahrus itu jadi wakil presiden, Pak. Itu iftahnya kepada NK itu tambah kenceng. Lari saya. Maka saya mau tanya malam hari ini. Apakah ketika ada pihak-pihak yang ingin mengganti Pancasila dengan khilafah, apakah kalian rela?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 coba, si punya akses ke Bandungan coba ngomong sama saya <SILENCIO> ini gue bikin, bikin ke jeneng gue gak beli ini kalau ke Bandungan masuk, masuk masuk oh, iya cukup dari akses yang masuk saya saja, karena jenisannya berat iya yang cukup aku saja <SILENCIO> Saya ditanya sama wartawan di Belanda, di Belanda saya diinafkan di daerah red light, red light itu New One Sewu, kayak Bandunganya di, di Amsterdam. Ada wartawan dari Reuters tanya sama saya begini, jujur Gus, ada 15 tahun di lokalisasi, saya janjarnya pengen apa-apa Tak jawab itu, pengen kok, aku mau. Haha. Terus gimana, nyonglap, aku. Ayo, masuk, dia-nya kok ngajungan? Sen ters anneye. Ne?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 Yumin Avaliyumin, Famansa Avaliyakur, yang mau iman monggo, Enggak silahkan. Saya nggak pernah ngomong kafir ya. Bahkan mohon maaf kalau saya pengajian di tempat umum saya ngomong PSL londe dan lain sebagainya, saya dilokalisasi nggak pernah menyebut mereka londe. Nggak pernah saya pengajian, mbak- mbak para londe rohimatu <gülüyor> <gülüyor> Ini cuma bahasa lisan saya saja, nggak pernah saya ngomong seperti itu sama mereka, karena saya sangat menghormati mereka. Coba. İni soal iman Ketika Dedi sama tak tanya sama saya Boleh gak orang itu memaksa orang lain Masuk agamanya orang lain? Gak boleh bu. Laikrahawidin, tidak ada paksaan Dalam beragama Kemudian dia bertanya sama saya Apa pandangan Gus Pita terhadap agama dan Pancasila? Saya jawab Ini pertama kali saya soping dengan beliau dia. Saya jawab Bro, ada orang mengatakan Dalam konteks Pancasila semua agama itu benar Pendapat ini saya tolak Kalau Gus Pita yang benar apa? Semua agama itu benar, koma lanjutannya apa? Bagi penganutnya Kalau semua agama itu benar, titik Bahaya, Pak Orang tiap hari bisa ganti agama dalilnya apa? Kalau semua agama benar? Dinosanen, Islam Soloso, Kristen Rebu, Katolik Kemes, Hindu Jumat, Butoh satu Dharma, Gandul Minggu, Minggu Ganduli, Pak Dharma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 Aku kata jalan jalan. Ini yang kemudian saya buat konsep pondok pesantren saya di lingkungan orang Nasrani. Tetangga saya itu 65 per 60% itu Katolik dan Kristen. Saya bikin pesantren di sana. Selatan saya itu pengurus gereja, utara saya bulan Dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Aku bilang sih. Bersama agak juri pijingin. Gatot Normandio Jindral waktu itu datang ke pondok saya. Ini orang Nasrani, Gus? Iya. Kenapa Jindral? Kok bisa kompak? Iya. Jadi tempat saya itu biaya. Mengamalkan aku dihukum aliat itu luar biasa. Kalau ada orang Nasrani meninggal, mereka bayangan orang Islam datang di belakang. Begitu waktunya makan, makan bareng-bareng.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 Burungi selam emret kaji Emret kaji Emret kaji ini Mana emret yang dihasil putih Bahkan burung gereja Biasa masuk ke Mejit Gak ada tulisan burung gereja dilarang masuk Malah Pak Haji Yang jalan ke Mejit Maklum hajinan Pindah gitu loh. Ini loh Indonesia dan yang bisa menerima konsep ini siapa Nahdlatul Ulama maka kita santai kenapa? karena dalam akidah al kita diajarkan untuk tasamuh, berislam secara moderat, untuk menghargai perbedaan, tidak menghujat toleransi tapi teplosilo dan saling menghargai itulah ajaran Nahdlatul Ulama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 Saya bingung, Gek. Sehari itu jadwal minta ngaji minimal 200 permintaan. Tiga bulan kemarin sampai 4 ribu permintaan pengajian. Saya bingung. Ya Allah. Uribu itu apa-apa cukup kurangnya ku siji. Kalon. Aku tak tahu ketemu buku lagi. Kamu medasku aku. Kampungnya pas pengajian kalon. Ya. Oh, kalau saya pulang pengajian bapak PSK baru habis mandi pakai anduk monggogus mampir ya ampun baru mampir gue diperkosa kalau diperkosa kok pengen ngapan matang mohon mantu haki mohon monggogus sehat terus nih jadi konsep ini saya bangun. Maka kita toleransi yang seperti itu Tidak harus mencampur adukkan agama Soal ibadah kita napsi-napsi masing-masing Jangan dicampur-campur Tapi ingat Soal sosial kita bisa berbagi bersama-sama Maka saya biasa Dijembur sama pendeta Ayo Gus piknik Kemana Pak Pendeta ke para Begitu naik bis saya bilang Bismillah Diprotes sama pendeta Salah Gus Kita tidak naik bismillah Tapi bis kota Oh jangan kamu Di tengah jalan, hujan, berdek, dar, dar, dar, dar. pendeta bilang, haleluya, haleluya. Saya protes salah, pendeta itu bukan haleluya, tapi halilintar. <SILENCIO> Begitu sampai para antritis, saya pakai sarung saya nggak pakai sempak Kan simpak segitiga, saya khawatir disebut Illuminati. Begitu saya turun dari base anginya kecenggut, sarung saya buka pendetanya bilang, wow gitu? saya jawab salah, pendeta ini bukan wow, tapi alif <Susur> <Susur> <Susur> saya menaruh kesurutan mesti gak paham nah <Susur> ini dia alif, sahabat itu wow <Susur> <Susur> ini indah gitu loh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 Oksijenin oh, mu kurang atoh, kurang oke, urumun kopi kurang Pengajian yang udah orang desa Ini sekarang gua bang orang itu sungguh pendek itu salah, salah, salah, salah. Termasuk saya itu diserang tentang apa? Islam Nusantara. Kan YouTube saya soal Islam Nusantara banyak berkembang di mana-mana. Diserang sama mereka. Gak ada Islam Nusantara. Adanya itu Bapak Arsana Kaila Rahmatalil Alamin Yang ada itu Islam Rahmatalil Alamin Bukan Islam Nusantara kui jendirin jaga sembung Bawa gol op. Gak nyambung <tuk> <tuk> Orang hanya melihat wadah Gak melihat isi Justru kalau saya mengatakan Apa Islam Nusantara itu Pengejawatan yang paling pas Terhadap tafsir Islam Rahmatalil Alamin Di Mesir ada Islam ala Mesir. Di Aljazair ada Islam ala Aljazair. Di Afrika ada, ada Islam ala Afrika. Di Arab Saudi ada Islam Arab Saudi. Kenapa begitu masuk Indonesia ada Islam ala Nusantara diprotes, mergoseng gawe wong no. Kalau saya pernah matu sama Pak Luki itu pandangan apa? Gimana? Orang itu kan nggak paham nih. Nah gimana? Bang?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 tapi jangan jadi orang Italia, dan jadilah orang Islam, tapi nggak harus jadi orang Saudi Arab iya Islamnya dibawa, budayanya nggak harus Saya so diproges, kenapa Gus Nuta pakai imamah, kok pakai belangkon, sarai <seas> <sansi> belangkon ku aku tuh ku belangkon ya duit-duit ku sing tak wadah ya ku <San> i̇ni belangon saya Giyai, kalau di Merkah ini terkenal Kalau saya berdekat haji atau umrah Pasti pakai belakon Tanya sama orang Arab Mahuwa belakon, mahada Saya bingung Ikiyobo bahasa Arabi Tak buka kitab muncid Yorana Munawir yorana Akhirnya saya jawab Hada belakon Kak, saya tanya dong dulu. Kak, ini namanya blangkon. Blangkon itu apa? gre blangkon saya Aku Coba sedikit saya sebelum saya lanjutkan soal dan filafa. Coba Anda lihat. Bahwa Islam Nusantara itu Tafsir yang paling jelas Untuk orang Indonesia tentang rohmatalin alamin Orang Gak bisa membedakan mana budaya Mana agama Maka ketika saya ditanya sama wartawan Konsep Gusura Begawa itu apa? Saya jawab, membudayakan agama Bukan mengagamakan budaya. budaya Maka Anda harus paham Mana itu budaya, mana itu agama Contoh, nutup aurat Itu budaya apa agama?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 Napka? Yang pakai jubah di Arab Saudi itu hanya orang Islam. Lihat, Abu Jahal dan Abu Lahab juga pakai. Yang membedakan apa antara orang kafir dengan orang Islam? Penampakan raut mukanya yang penuh dengan senyuman, sementara orang kafir Quraisy penuh dengan kebencian. Bedanya di mana? Di akhlak. Akhlaknya orang Islam menyenangkan, sementara akhlak yang mereka menakutkan. Maka begitu masuk di Indonesia, boleh pakai jubah kayak belionya. Boleh pakai sarung kayak anda, kaya makiyai. Boleh pakai sarung jinn, demit, iblis, setan. <gülüyor> <gülüyor> Boleh pakai baju batik. Boleh pakai kaos. Bu ne? <gülüyor> Boleh pakai jaket. Boleh pakai jas Boleh pakai baju koko. Apa rumah baju koko baju islam? Sopo Baju koko baju wong Milo jadengi koko Kalau baju islam, barangkali baju Habib itu Baju koko Oh udah pakai? Apa wajri ini? Ciasat Boleh pakai kaos Boleh Pakai celana yang saya pakai ini juga, Bu Bu, namanya ini apa, Bu? Rok matamu Rok matamu Rok Tapi matanya kata alam Yang saya pakai ini namanya apa? malah kurut ini namanya to, ru, kato, sarung dari depan kayak sarung dari belakang kayak kato tak buka yur napopo nah itu lah pantas begini, niki pamer matami kan dari yuk pamer oh my God, bapak? coba makanya saya itu cinta banget sama Habib Dutri apa karena sangat Indonesia kecintaannya terhadap Indonesia itu bahkan kalang-kalang uang Indonesia itu Habib Ruhfi itu begitu pahamnya beliau terhadap konsep Pancasila terhadap Islam Nusantara makanya beliau itu sangat nasionalis Lawu Semarang kok gawe aneh ngepepetkanmu gawe kelopong aku jumpah ya bluwe nambah loro -gile, satu. Nari, gucu, badin, tarin, tamat, o gawane nare becane arep arep kok njubah. Nare remiso Bro. Merapi Yo liter body. ate galera ta kare. Yo dino. Astabillah. Saket pisan. Dewe, gede. Yo ne, yo ne. Saket. Sallu ala Nabi Muhammad. Saket nggih nggih matang menangi aku mau ngaji mau suku mangan yo pantes ngaji kok karo ngene mangga amin kar kar pengaçyan. İmanı Allah'ın ve Aleyhisselam'ın. Allah menindal dengan tenang ibu-ibu yang habis juga kopi. Kau kenapa fatayat lo? Halat katıwo. <gülüyor> oh, <nukle> umur. <gülüyor> ee ne kong ne mutum. Peto eni koğano, ne dike longandur, boğ untal kalender. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> manik Bapaknya? Bapaknya juga Bapak <tawa> tak pulih Kacar Masuk. <tawa> Coba Gak bisa membedakan budaya dengan agama Makanya pintarnya Wali Songo Memasukkan nilai-nilai Islam Itu dengan budaya Ini loh Perkembangan teknologi dakwah. dakwari Saya pengen Ini anak-anak bansar, anak-anak ansur Singkudangda, singkudangnong Buat gue di organisasi opora Teknologi dakwah itu kan berkembang terus ya Zaman Khadir Nabi, bilisan Zaman Sehidina Utsman bil kolam Sudah mulai nulis Perkembangan zaman Wali Solo masuk ke Indonesia Sudah menggunakan apa? Dengan budaya Memasukkan Islam Tidak perlu dengan membacakan ayat kepada orang-orang di Tanah Jawa Tapi cukup menggunakan Lagu syair budaya. Maka coba anda lihat, Pintere Wali Songo, zaman Bian Wali Songo, kira-kira di masjid mesti dipikir alun-alun. Contohnya Masjid Demak. Kenapa dipikir alun-alun? Karena Wali Songo tahu. Kalau ada alun-alun, biasanya banyak orang dibuatkan masjid. Supaya orang lokalnya masuk masjid dikasih gamelan. Maka di Yogyakarta itu ada gamelan yang terkenal dua. Ada Kiai Guntur Madu sama Kiai. Satunya apa ini? itu masuk begitu ditabuh orang di alun tertarik Kiai Guntur Madu, Kiai Guntur Madu sama Kiai Nogowi Logo gamelan di keraton Yogyakarta ditabuh begitu ditabuh, uang seneng masuk masjid, odong-odong saya gitu undang pengajian, mau sih makan gak kain sambat, tapi lah tolong, boleh agar jatilan berarti undang, maka kamu kok jatilan pun undang demit kok sih toko uang nguaran, berarti uang nguaran koyok. Mila bapak ibu orang di metro yang agemu mah. Begitu ditabuh, masuk zaman biyan orangnya gak ada yang pakai sandal kalau langsung masuk masjid masjidnya kotor. Bagaimana cara wali mensiasatinya di depan masjid biasanya dikai kolam cilik tujuannya satu sebelum masuk masjid si kile nyemplung kolam begitu mentah si kile selesai. Begitu masuk Omejen, mereka duduk, mendengarkan gamelan, baru dikasih petunjuk-petunjuk agama melalui lagu. Maka muncullah lagu lir-i lir, ilir lir turi turi putih, suku-suku, cuplak-cublak, -suku, suplak, kuikabel, honomak, nanir. Mengajarkan soal kematian, nggak perlu dibacakan ayat. Kul inna al-ma'a allazi tafiruna Allah Turi turi ne? Hei Wong tunggalan Siroka behtaktu turi Uang bu yen us mati Dibukus kain papan rupanya Putih Kain papan rupanya putih Hukumnya wajib Suna Sunnah Sunnah Jadi la ibu ibu Fatayak muslimat Pengen sesok mati Kain papan rupanya icu Bola popo Malah beneran yu Bola balap Dapat onu karomun kanatir Soalnya aku has dikira Lempur Masuk Masuk Kan habai lah Aku pengin ping. apa Ada jumblo di sini? mau Eh, yakinlah akan datang satu saat ada orang yang datang kepadamu di saat waktu yang tepat bukannya bukan karena nafsu sesaat yeah. kalau kamu yakin ada pelangi setelah hujan yakinlah akan ada kebahagiaan setelah perjuangan yeah. kalau saya sampaikan secumbu-cumbunya kalian pasti akan berakhir Amin yeah. di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan minimal di pemakaman Turi-turi putih surakabedadu, turi umpuy yang mus mati dikukuskan kapan rupanya putih Ditandur itu artinya dikubur kebona kumpuy artinya kuburan Sumpah yang ngerti kuburan biasanya dimana patok Yang patok siji kaya jelingnya denger, kuburan kaya patok eloro Berarti denger denger Apa mau mati denger denger kira Allah dahilih? Oh no Almayitu vikobrik olgorek almukawis yang tadi itu dakwat antar haku min afihi o min afihi o min sedikit lalu Wa iddallah hikadhu karat ahab wa ilahi min adjunya wa mafiya wa anmahadayil ahya'il amwat atu akwal istighfar Ayo! Soko singkondom dunga kewo mati no no dasar eh! Rini oka pekal cangemu! kok ngapur waae? O if or salah pez e Cin editing sambil es geleкий yorum miserable. ��서 yaptım en huge ş في fesie sköpięcy**** Ал bur Aí'day entr'in, kaybembe que dalam a pas mae' yi bu Ayat asbabun nuzulnya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau mensolatkan Abdullah bin Ubay. Musuhnya kancik Nabi. Maka ini orang kafir Muhammad. Walatu soli ala ahdimin humata abadhan. Gak boleh disolat. <Sesinli> lah kok iso isolnya didadaki e dasar nolak tahlilang. Karena ne? Maka bahasanya apa? Tahlil tahlilang rahulah. Şolawat Şolawatan oh Şolawatan oh Bu ne yoko Buna sorun yok Buna sorun yok Şolawat Kalo Şolawatan Şolawat durung Diwocok La wis diwocok Jeningi Şolawatan Tahwil Kuy durung Diwocok La wis diwocok Jeningi Tarihan Berjanji Kuy durung Diwocok La wis diwocok Jeningi Berjanji Maka begitu Dilekan Altirillah Umar Komun Ulgari bi arwin sabin min salati wa tasrim allahumma salli matie wong sing nak tresno allah ya lama ana ya allah nabotati nguni pulang amis allah siapa sang mohon radasan mengajari bahwa kan toharo cukup lagu-lagu suku-suku batak Husso husso patnaka persikana batin pato e lae lo banuh la ilaha illallah sirama menyang solo sirama aduso menyang mangkat solo salat leole bayu mutoh la ilaha illallah hayyu mauta biben parewali sawang nilai jari pejabat DPR presiden bupati walikota ra korupsi Cukup ngegol lagu judule gundul gundul gundul pacul Bilih sesu awaku pengece ngundang DPR karo bupati Acara selanjutnya sambutan bupati Langsung kebengol gundul gundul pacul Gendelen Malah goblok ewo ngusa iki gundul pacul ora yunglan keney tekak Malah lu butek diajari crita judul e Kancil nyolong timun. Mle begitu dadi pejabat gaweane maling kok. Yo Kancil. Sing salah sapa? Guru TK. <gülüyor> ono. Oh. <gülüyor> Terus Kancil nyolong timun. <gülüyor> lah kulo nganu. Lah dudu nekane Walah kak. o ame Oh, ambyam, belalangku kubu bung. Siang mangan nasi, kalau malam minum susu. Aku tak takon walang karo kubu ku pupu awan mangan sego bumi ngombe susu. Walang ngocangke cerutak. Tolak iki dinyake cah cilik iki salah. Sing awan mangan sego bumi ngombe susu iki anake opo bapake? Bapak. Anak-anaklah Burung tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Pulang sudah tua, giginya di jendela. Allah, ayo Muhammad. Diceluk lagu nopo? Lagu lawas nopo lagu anyar? Anyar dadi. Lagu nopo, lagu nopo? Mundur alon-alon. Aku mantan, mohon. Kepala modele Pak se cukup. Çabu alas ning <Sessizlik> tengah sawah Woy sing mateng loro Ayo ngaji sarengkus Minta sing isi jumblu Dan into bojo Lagu wocoh pacaran Cinta tak terpisahkan Dek ku iki ojo gede lanan Merkotek ku segede kendongan Sing tajalo ojo meng pacaran Tapi ayo rabi sing tenanan Di hmm, <tuk> BBN uok pacaran ya kok Untal codot ya <tuk> <tuk> lagi lagu macem-macem giyai Lagi rondo ya bide meneh Kelayong-layongi rondo <tuk> ana tangis kelayung-layung tangise rondo hatine bingung nangis saben bengi turu dewi ra ono sing nyancani di dumbai terang nggone kiai kae. Ie. Ie lagune apa ya? Ie lagune wong eno ya. Saben malam Jumat ya. Yo, flashnya nya dihidupin semaja yo. Inipun Pak Kiai, Pak Kiai sepuh ini Heeh, seneng. Hidupkan semanya, lampunya dimatikan saja. Heeh. Mben iki men meriah malam hari ini Ungaran. Ayo kabeh dihidupin diangkat angka di tengah dur. Oh, apik banget toh. Masyaallah. Masya nah, Allah luar biasa Ini yang biasa lihat seperti ini hanya pakai tanfik Soalnya biasa nih bandingkan <SILENCIO> Coba lampunya dimatikan Kalau nggak bisa tukang lampunya tak patah nih kemana <SILENCIO> nah, Ya, Allah Diangkat serjanten Ke sana itu arah mana sana itu Lord Alar bise baru ya. Sallu ala Muhammad. wa Allah Allah salliw wa sallim. Hadi men, Ali ve Asahar, di men kudurahada Malam junat, aliku oman. sor anja sang kalima la banjur bali bali namku dannya didikan yang bawa kameraan tolong didikan salim <Sessizlik> wasalim dan iman alamad wal ali wal asha bimankutuwa wal ali wal asha Salim da Iman darbad wal, -ali wal iman iman lagi lagunya Surugu -surugu badok diangkat lagi Nguring-nguring budayane Walisongo, lunas. meteng. Amin. solo Romanya sol, Leyli bayıldım. ora, oh, bah, Yanımda öyle bir bata Allah ullah Salim wa Sayyidina ye ti di salu ala nabi hay hay Nabi Muhammad maka untuk menjawab tantangan zaman Kanjeng Nabi Bocah-bocah itu biasanya Kegagalan dakwah itu biasanya di mana? Tidak melihat siapa sasaran dakwahnya. Lha kulo nanti nulis, kudune uang wong niku iso beda iki ketemu karo sapa. Aku ketemu karo jamaah umum Oğlanı 지금 PS PSK, perempuan suka kelon. Lateng Yogyakarta amine wani tahan suntikan. Ulane amine makmum makmum pernah melihat Rasulullah kalau cinta itu dari mata turun ke hati berarti orang buta, karena orang buta tidak pernah melihat pasangannya maka yang benar itu cinta dari hati naik ke mata kalau cek hatinya sudah cinta seburuk apapun yang dicintainya akan terlihat indah di matanya Masa Allah aku biasa ngerayu londok padanya kan itu pemahaman itu abismi itu seperti itu gila <Suh�royla> lah orang-orang no itu kan unggul di dalam wilayah spiritualitas. Maka kalau saya ngaji sama teman-teman muhammadiyah apa bedo wong no karo muhammadiyah lah wong no kui biasane gede hatine wong muhammadiyah biasane gede akalnya kok kevia lo. Canggungnya mantep, indase. <Glass> ila njiningan persani lak diajak ngaji di luar takon iki dalile takon sami ini ini ini sahabat baru kita yang baru masuk Islam ini Muhammad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 Coba saya minta mic satu. Sebelum saya lanjutkan, saya mau ngobrol sama Mas Andri. Ini betapa kemudian dakwah ala Ahlussunnah Wal Jamaah itu bisa diterima oleh semua golongan. Perondone <gülüyor> <gülüyor> rasa main lu, perondone. Itu Mas Andri nama lengkapnya siapa? Andri Budi Setyawan. Budi Setyawan dulu, dulu baptisnya apa dulu? dulu Stefanus Stefanus uh, Andre persisnya uh, pelakai Saperius kayak uh, <laughs> uh, dulu Mas Andre agamanya apa Katolik Katolik Katolik pertama kali kenal dengan Islam sejarah sampai ngerti Gus Minta gimana awal pertama itu dulu ceritanya agak panjang Gua cuma uh, saya, aduh, aduh, aduh, aduh, awal ceritanya uh, saya kepengen saya kepengen kan ngobrol sama tuhan tuhan tunjukkan agama saya yang paling pantas buat saya pada uh, uh. saat kelekat meninggal tunjukkan agama apa yang paling pantas buat saya uh -uh, jam 1 jam 2 itu saya keluar rumah uh -uh. keluar rumah belum kasih jawaban juga uh -uh. saya juga terus saya minta sama Tuhan terus akhirnya saya di teras duduk ketiduran bukan teras kafe <laughs> teras, teras kafe itu kan jelajah pengajian saya gitu. itu pengajian yang paling menyenangkan sedunia, ngajinya berpahala matanya bervitamin wow ini muslimat baik-baik nah, nah, akhirnya saya di teras, saya duduk uh -huh. mungkin kecapean, doa sudah terlanjur malam uh -huh. saya dikasih mimpi sama Tuhan mimpi, mau, boleh? mimpi saya itu saya di tengah-tengah padang arafah cuma hanya ada unta sama buah kurma uh -huh. mungkin itu yang Tuhan ngasih petunjuk buat saya kalau saya harus masuk Islam terus, terus akhirnya teloak YouTube ya, Gus Miftah, uh. nih saya lihat Gus Miftah, uh. saya cari siapa yang bisa memimpin saya di jalan yang baik Islam uh. yang tidak suka keras, uh -uh. yang lemah, yang baik hatilah pokoknya. Eh akhirnya akhirnya itu saya kan jarang buka YouTube. Uh. Eh tahu-tahu Gus Miftah yang ceramah di Purwokerto. Di Purwokerto. Iya, itu yang pertama kali saya bilang. uang menang sombong jenenge jumowo. Lawang kalah ngaku kalah jenenge legowo. Tapi lawang kalah ngaku menang jenenge. Cara kemenangnya. Aku itu Salah satunya itu terus. mungkin mungkin dari YouTube itu tadi. Mungkin dari Youtube itu tadi, misalnya saya mungkin inilah khusus yang cocok buat saya membimbing untuk Alhamdulillah. Islam. Makanya ketika Mas Gedi itu mau masuk Islam, sebe seminggu sebelum masuk Islam, telepon saya lagi Bro, saya mantap masuk Islam. Saya tolak kok. Jangan! Loh, kenapa Gus? Jadi orang Islam itu berat, Ferguson. Berat! Cukup aku saja. Aku. Karena saya nggak mau orang masuk Islam main-main.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 Waktu itu kita cari jadwal semua TV telepon dia. Live Go di TV, live di TV. Ternyata terbentur dengan regulasi KPI, orang pindah agama tidak boleh dijadikan konten televisi. Iki <tik> min <tik> nutupi rondo Akhirnya begitu dia bersada di tempat saya, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia peluk saya nangis, itulah jalan hidayah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 kalau dulu zaman kanji nabi dakwah bilisan zaman usman bil zaman wali songo dengan budaya hari ini kita harus dakwah bil medsos contohnya mas andre ini masuk islam wasilahnya adalah seh youtube <tik> <tik> kalau saya ngaji di korea selatan mereka bilang wali youtube nya datang <tik> karena mbak mbak tkw itu kalau mereka bekerja di malam hari hiburannya nonton youtube nya gosmi maka apa, kalian punya medsos mohon maaf, dakwahnya orang N.O. medsos itu kalah dengan minhum channel N.O. itu Youtube-nya penontonnya paling tinggi ada Gus Mifta, ada Gus Muafik ada Gus Bahak, dan seterusnya tapi mohon maaf, nomor 2 sampai nomor 10 itu mereka kita kalah makanya kalau kemudian pengen dakwah kita berkembang, ayo medsosnya ditingkatkan, 1 menit bisa merubah dunia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 Diwaco kekuatan V dikomentari tak kancani to. Iya tak. Akhirnya aku malu komentar WK, WKWK. Wek WK. <SILENCIO> wek wek wek wek we, we. Coba yang bagus. Jangan lebay dengan medsos bulan puasa degan difoto posting ning Facebook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 Begitu saya diserang soal khilafah, akhirnya saya ngomong sama teman-teman NU. NO. Baru ada respon. terlambat sementara kita sudah diserang habis-habisan sama mereka. Nauzubillah min dalik Maka kalau kalian pengen menyelamatkan agamamu, pengen menyelamatkan akidamu alusuna wa jamaah nahdliyah, jadikan media sosial sebagai wasilah untuk mendapatkan rida Allah Subhanahu wa taala. Cukup ngetik sing api apik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 Awabu, ben sos. Yo, jisok pengaçian karo Gusmita. Ini Gusmita malam minggu pagi ngono pengaçian rutin. Kitab hikam. Ayo malam magat ngaci. Kelasmu koyo habib suruhan najar. Singmo delok malang sepep sepep. Nyalah malang gonggong bribbe rondo. Rakuloh di bribbi biasa. Kuralku membuka dm aja di Gus. Tolong ini aku dong menjadikan aku yang kedua. Hm, sorry aku. Mah. Ya ronda-ronda tuan ya, apa? <gülüyor> Maka malam hari ini saya mengajak semuanya dakwah bilmedsos. Tugas teman-teman ansor di Semarang. Ayoli, kalau bila perlu membuat pelatihan, bagaimana kita bermedsos yang cerdik. insyaAllah akhidah al Sunnah wal-jamaah akan tetap tegak di negara kesatuan Republik Indonesia.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 Lama-lama kan ngeri sarung oleh. Sarungan ora oleh. Sempak oleh. Sempakan ora oleh. Kotang boleh. Kotangan ora oleh. Yo gandum gandul. Apa menek kaya muslimat ala. STNK setengah tuan nang kwer-kwer. Maka malam hari ini sudah jam setengah dua aku kesel, Bro. Kita berdoa sama Allah. Saya ajak Hasbi Rabbi Jalallah. Ini sekaligus ijazah untuk kita semuanya. Dibaca minimal habis salat 3 kali ditutup dengan Fatihah, ia akan abu tua, ia akan saya ulangi 11 kali. Insya Allah semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pulang sebelum kita membaca selawat ini. Hasbi Rabbi Jalallah, tidak ada penolong bagiku kecuali Allah mafi kalbi ghayrullah Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah Nur Muhammad sallallahu Cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya La ilaha illallah Tidak ada Tuhan kecuali Allah Awakmu doya de kolektor wacak Baya. keikir Bayar Hasbi rabbi Jalan Allah Bayar mafi kalbi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 selawat ambient Nabi Muhammad yang kita berselawat untuk Indonesia mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga bangsa Indonesia amin Allahumma amin <Sessizlik>